الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوا إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Jamaah sekalian yang saya hormati, marilah kita mulai kajian kita pada siang ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita sambung bahasan kita tentang takwa dalam perceraian. Meskipun suami istri bercerai dalam kehidupan rumah tangga, takwanya jangan hilang. Takwanya jangan dilepas. kita sudah membahas tentang taqwanya suami saya ulang kembali pertama menempuh perceraian sebagai pilihan terakhir jangan kalau ada masalah pikirannya mau bercerai kalau masalah sudah nggak bisa diselesaikan baru kemudian nanti pilihan terakhirnya adalah e, bercerai yang kedua Seandainya mau menceraikan istri maka menceraikan istri itu saat ia suci. Tidak sah suami menceraikan istrinya pada saat istrinya sedang haid. Karena seorang istri sesudah dicerai harus memasuki masa iddah. Masa iddah itu masa di mana orang menunggu tidak boleh menikah lagi dengan laki-laki lain. Dan itu dihitungnya dari dari suci Tiga kali suci Tiga kali haid Kemudian suci Mandi kembali nah, Itu namanya tiga kali suci Kalau dicerai pada waktu haid Habis haid Lima hari kemudian Dia udah suci Ngitungnya dari mana itu nah, Begitu maksudnya Yang ketiga Sesudah bercerai jatuh talak satu misalnya bila memungkinkan untuk diusahakan rujuk sebelum berakhirnya masa idah, maka amat bagus kalau rujuk sebab kalau sudah berpisah sebulan, dua bulan mungkin baru terasa kalau ternyata suami membutuhkan istri, istri membutuhkan suami jadi ada kesempatan untuk berpikir ulang maka rujuk lebih baik misalnya begitu ya sudah kalau mau memang membangun rumah tangga rujuk saja secara baik-baik yang keempat memberi nafkah kepada istri hingga berakhirnya masa iddah jadi sesudah suami menceraikan istri suami itu tetap wajib menafkahi mantan istrinya selama masa idda karena dia tidak boleh menikah dengan laki-laki lain sehingga tanggung jawab nafkahnya masih ada pada suami dan pada masa itu tadi dia boleh rujuk kalau dia mau itu yang keempat. Yang kelima memberi nafkah kepada anak dan bermusyawarah dalam masalah ini kepada istrinya. Jadi kalau orang bercerai, anak sudah dihasilkan dari pernikahan itu, anak matanggung jawab bapaknya. Bahwa anak ikut ibu mungkin saja. Apalagi kalau anak itu masih membutuhkan pengasuhan ibu. Misalnya masih disusui. Maka si bapak harus menafkahi anaknya. Dan dia harus bermusawarah kepada mantan istrinya. Sekalipun sudah habis masa iddah ini. Misalnya... Perceraian sudah Berlangsung selama Lima bulan Sudah lewat lima bulan Sudah habis masa idahnya Atau sudah setahun Atau sudah dua tahun Anak ini kan masih Diasuh sama ibunya Dan kalau anak itu menyusui Maka Karena nafkah itu Kewajiban bapak Si bapak harus membayar biaya menyusui Kepada mantan istrinya Di dalam surat Al-Baqarah ayat 233 Para ibu hendaklah menyusukan anaknya selama 2 tahun penuh Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan Kalau mau setahun boleh Mau satu setahun setengah boleh. Tapi kalau mau sempurna dua tahun. Dari segi kesehatan minimalnya enam bulan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Ya... Berapa-berapanya itu berdasarkan kesanggupan. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya. Dan juga seorang ayah karena anaknya. Jadi seorang ibu jangan sampai sengsara karena anaknya. Nafkah itu kan kewajiban bapak. Akhirnya apa? Karena bapaknya nggak bertanggung jawab. Ibunya harus menafkahi dirinya juga harus menafkahi anaknya padahal biaya hidup itu tanggung jawab bapaknya nah maka kalau ada bapak seperti itu itu namanya bapak yang zolim gak bertanggung jawab pada anaknya, dia sudah bercerai lalu si bapak kawin lagi si ibu ngurus anak bapaknya masih ngasih uang nggak sama mantan istrinya tuh itu seringkali sudah enggak apalagi kalau istrinya yang baru itu marah kalau suaminya masih ngasih uang kepada mantan istrinya padahal dia ngasih uang itu buat anaknya cuma istrinya yang baru ini Cemburu uh, Udah bercerai masih ngasih duit Eh saya ngasih duit Buat anak Bukan buat ibunya Ah masih ada rasa kali wow. Ribut lagi jadinya sama istri baru Lama-lama jadi bercerai lagi nah seorang istri tidak boleh menghalangi suaminya untuk menunjukkan rasa tanggung jawab kepada kepada anaknya Alhamdulillah suami saya itu orangnya baik dia penuh tanggung jawab termasuk kepada anaknya yang diasuh oleh mantan istrinya mestinya begitu Begitulah seterusnya ya Nah terus pada ayat Pada ayat 6 surat 65 Tempatkanlah mereka para istri dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka Jadi seorang suami itu yang sudah bercerai dengan istri kewajiban kepada istrinya belum selesai nanti kalau sudah habis masa idah baru selesai maka baru bercerai tetap si istri itu ditempatkan oleh suami dimana suami bertempat tinggal jadi meskipun sudah bercerai masih serumah masih serumah belum pisah cuma tentu saja udah beda kamar kan Ya kalau mau nyampur lagi rujuk. Tinggal panggil dua orang saksi. Saya ini rujuk, ya udah, rujuk. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga melahirkan. Ternyata sesudah bercerai istri itu hamil hamil dari hubungan dia sebelum bercerai maka masa idahnya sampai melahirkan seluruh biaya urusan kehamilan urusan melahirkan ini kewajiban suami kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya biaya menyusui dan musyawarahkanlah diantara kamu segala sesuatu dengan baik dimusyawarahkan dengan mantan istri ini kan udah udah melahirkan udah selesai tuh udah betul-betul mantan namanya karena sudah habis masa idahnya sudah mantan Dia musyawarah. Ini berapa nih biaya menyusui buat anak? Buat popok buat macam-macam deh. Gak usah banyak-banyak, Bang. 2 juta aja sebulan. Hah, 2 juta? Lu yang bener aja. Lu kan tahu gue punya penghasilan cuma 4 juta. Anak 3. masa urusan satu ini 2 juta ya musyawarah jangan ribut musyawarah kata istrinya ya kalau nggak sanggup paling bisa dikurangi satu setengah saya paling bisanya 500 kata suami wah nggak bisa Satu setengah itu udah paling kecil Enggak sepakat Karena enggak sepakat akhirnya suami ngomongnya apa Kalau begitu ini anak saya ambil Biar adik saya yang mengasuh Karena adik saya juga baru melahirkan Air susunya ada biar dia yang menyusui. Kalau kamu terlalu berhitungan. Misalnya begitu, boleh. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Ah itu. Bisa adiknya, bisa kakaknya, bisa orang lain. Tetangga habis melahirkan anaknya mati kan ada air susunya sudah biar tetangga saya aja yang menyusui dia enggak minta bayaran boleh begitu cuma ini harus jelas juga karena ada konsekuensinya konsekuensinya apa anak tetangga itu dengan anak bapak ini itu jadi saudara. Sepersusuan Itu namanya saudara Sepersusuan <tuh> Kalau saudara Sepersusuan itu Hitungannya jadi mahram Dia kalau udah gede Nggak boleh nikah tuh Sama anak ibu itu Anak ini dengan anak ibu itu Nggak boleh nikah Karena saudara Sepersusuan Ini kadang-kadang orang nggak ngerti anak orang main susuin aja, terus nggak ada nggak tahu-tahu disusuin aja berkali-kali disusuin, eh udah gede nih anak jatuh cinta mau nikah nggak boleh orang yang tahu itu harus memberi tahu misalnya waktu dia mau nikah nih. ada seorang yang tahu kalau ini sebenarnya saudara susuan itu mesti dibatalkan pernikahan itu makanya diperlukan saksi orang nikah itu perlu saksi biar supaya saksi itu bisa berbicara cuma kan kadang-kadang saksi nggak ngerti juga saksi nikah itu main tunjuk aja nggak ngerti kenal juga enggak hanya karena dia seorang pejabat misalnya Mana nggak orang jadi saksi karena pejabat dari perempuan e, saksinya presiden dari laki saksinya wakil presiden nggak perlu itu baik nah ini e, harus jelas tetapi kalau ada orang mau menikah dia tidak usah nanya juga sama calonnya Neng, dulu waktu masih kecil minum susunya apa Neng? Oh, kata emak saya susunya SGM Bang Maaf saya nyebut merek Kata emak saya susunya SGM Bang Wah, kalau begitu enggak jadi kita nikah kalau begini Lah kenapa? Lah kata Ustadz kita namanya saudara sepersusuan. Karena sama-sama SGM, -sama saya juga dulu waktu kecil SGM. Bukan itu maksudnya, sama-sama dari ibu yang sama. Gak bolehnya itu dari ibu yang sama. Kalau itu namanya saudara sepabrik. bukan saudara sepersusuan, saudara sepabrik yang keenam takwanya suami itu memberikan hak kepemilikan harta dan tidak mengambil kembali apa yang sudah diberikan suami kepada istrinya jadi kalau suami sudah ngasih harta kepada istrinya lalu bercerai jangan diambil lagi itu sudah sepenuhnya harta istri. Atau apa yang punya istri, jangan diklaim oleh suami. Dan jika kamu ingin mengganti istri dengan istri yang lain, maksudnya bercerai, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan tuduhan yang dusta, dan dengan menanggung dosa yang nyata bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagian kamu telah bergaul, bercampur dengannya dengan yang lain sebagai suami istri dan mereka istri-istri kamu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat jadi akad nikah itu adalah perjanjian yang kuat maka ketika menikah Misalnya kasih mahar, mas kawin. Mas kawinnya 50 gram. Eh baru setahun menikah bercerai. Lalu suami eh kan dulu waktu nikah mas kawinnya 50 gram. Itu kebanyakan sebenarnya. Sekarang baru setahun udah bercerai. Sini. yang 25 gram separoh-separoh gak boleh nggak boleh diambil barang sedikit pun kan lumayan 25 gram buat gua kawin lagi nah, buat mas kawin lagi nanti nggak boleh itu sudah sepenuhnya harta istri apalagi kalau memang istri itu sudah punya harta sebelum menikah dengan si suami ini Misalnya Si istri Sudah beli rumah Dia dari dulu udah kerja Terus dia beli rumah Seselalu kawin Dengan si laki-laki ini Sesudah menikah Si suami Dengan si istri Itu tinggal di rumah Istrinya itu Setahun kemudian bercerai Si suami enggak boleh mengklaim ini ada bagian harta dari dirinya. Buat dirinya enggak boleh. Dalam Islam itu tidak ada istilah gonogini. Gonogini itu apa sih? Lu segono, gua segini. Nah. Enggak bisa. Kalau yang dimaksud gonogini memang ini milik berdua, iya. Misalnya Rumah istri yang bayar DP Suami yang bayar cicilan Itu namanya rumah milik berdua Kalau bercerai ini rumah dipotong dua Mobil istri yang bayar DP Suami yang bayar cicilan Ini mobil namanya milik berdua Kalau bercerai potong dua nih mobil karena mobil nggak bisa dipotong dua, jual laku 100 juta bagi-bagi itu 50-50 nah, karena itu milik berdua tapi kalau sepenuhnya milik istri suami jangan suka mengklaim jadi inilah takwanya suami nah, nanti kita akan sambung bagaimana takwanya istri Ada pertanyaan? Alhamdulillah, nggak ada yang nanya. Oh iya, silakan. mantan ibu tiri oh nggak boleh. boleh sebenarnya yang namanya ibu tiri mah nggak ada mantan ya ibu ibu tiri I, ibu tiri kan bapak uh, istrinya bapak <laughs> yang dimaksud itu kan istrinya bapak itu sama dengan ibu nggak boleh menikah dengan istrinya bapak itu dalam bab nikah nanti siapa yang boleh kita nikahi, siapa yang tidak boleh kita nikahi termasuk istri bapak itu tidak boleh dinikahi menantu nggak boleh menikah dengan mertua sekalipun dia bercerai gitu kan kalau menikah dengan adiknya istri, boleh Umpama istri meninggal Menikah dengan adiknya Boleh Itu namanya Namanya apa itu Turun ranjang Atau nikah dengan kakaknya istri Itu apa namanya Naik ranjang Cuma gak populer aja tuh istilah Naik ranjang sebenarnya Kalau dengan ibunya istri Nggak boleh Apa namanya itu? Kalau dengan ibunya istri Lompat ranjang Nggak boleh Nah bapaknya eh, istrinya bapak Bapak sudah meninggal Dia punya istri Ibu kita sudah meninggal nah, Nggak boleh kita menikah dengan Bapak eh, Dengan istri bapak Meskipun dia lebih muda Dari kita Bapak menikah dengan gadis Umur 25 tahun Saya anaknya 50 tahun Bapak 70 tahun Misalnya Gak boleh, begitu Pak Ada lagi? Ya Karena waktu kita sudah cukup nanti kita sambung pada kesempatan berikutnya. Nanti ada takwanya istri? Ada takwanya suami istri sebagai orang tua? Ada takwanya orang tua atau mertua. Nah, itu bahasan-bahasan kita nanti poin-poinnya. Baik, kita cukupkan dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.